Ama bapadu, kata Allah Taala, di kitabnya yang Aziz, A'uzu bilaah min al-Shaytan al-Rajib, Bismillahil-Rahmanil-Rahim, Ya ayuhal-Ladin, Amanu takul Allah, wa kaulu qaulan sadiqah, Yuslihna kum a'mal وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَابِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعِ baginda Rasul bersabda siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu maka orang itu adalah orang yang berjihad فِي سَبِيلِ sampai dia kembali ke rumahnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sadaqallahul Answim, Sadaqah Rasuluhul Nabiul Karim, dan kami adalah dari yang melihat dan yang mendengar. Alhamdulillahirobbil Alamin. Bapa Ibu sekalian, jemaah, solat zuhur di bulan Ramadan. masjid Telkom atau Subroto yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Walaala. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita membahas tentang kesuksesan dunia akhirat. Itu yang diminta kepada saya untuk disampaikan pada hari ini. Sukses atau berhasil atau orang Melayu mengatakan berjaya itu adalah dambaan setiap orang. Hanya saja ukuran sukses, ukuran keberhasilan, ukuran keselamatan itu tiap-tiap orang berbeda-beda Ada orang mengatakan kesuksesan itu diletakkan Allah pada harta yang banyak Sehingga kalau ketemu teman-teman ngomong dia tanya, eh apa kabar kawan kita si Polan sekarang? Wah si Polan udah sukses, dia di Jakarta sekarang kaya raya, sukses Adakah Allah letakkan kesuksesan pada harta yang banyak? Sama sekali tidak Tidak sama sekali Kalau Allah letakkan kesuksesan itu Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil Orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat Adalah orang-orang kaya Maka yang paling sukses di dunia adalah korun Sepupu Nabi Musa Orang Indonesia menyebutnya karun Saking kayanya korun ini kalau kita gali sumur dapat emas dalam tanah Disebut orang dapat harta karun Sangking kayanya Tapi korun tidak sukses Dia hina dunia akhirat Kenapa dia dunia akhirat hina? Karena tidak punya agama Tidak punya keyakinan pada Allah dan Rasul Saking hinanya dia dunia akhirat Tidak ada orang kaya mau dipanggil korun kalau gak salah saya Pak, di Jakarta ini yang paling kaya Bapak. Oh betul, saya paling kaya. Harta saya sekian puluh triliun. Wah, berarti Bapak lah korunnya Jakarta ini. Ditabok kita. Menghina kamu ya. Menghina kamu ya. Berarti hina. Ada orang mengatakan kesuksesan, kesuksesan itu diletakkan pada pangkat yang tinggi. Ukurannya pangkat tinggi. Sehingga kalau ketemu Wah apa kabar kawan kita si Anu dulu Wah wow, udah sukses dia ya. Sekarang sudah jadi menteri Wah wow, orang kesayangan presiden Atau bahkan jadi presiden sekalian Adakah Allah letakkan Kejayaan atau kesuksesan itu Pada pangkat yang tinggi Tidak Kalau tinggi tinggian pangkat Paling tinggi pangkat Fir'aun Lahir jadi pangeran Mati jadi raja Tidak ada satu rakyatnya berani melawan Fir'aun Disuruh sujud, sujud semua Fasjudulia, sujud semua sama aku. Sujud satu Mesir, sujud semua. Di tengah-tengah umatnya, rakyatnya sujud itu dia menjerit. Ala rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Satu kitab tafsir menuliskan, waktu dia bilang, akulah Tuhanmu maha tinggi. Iblis sampai kaget. Hee? Kata Iblis. Gila kamu, kata Iblis. Saya aja Iblis, tidak berani dengan Tuhan. Memang kamu lebih Iblis dari saya, kata iblis Iblis saja manggil Tuhan Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Cuma dia membangkang. Dilawannya Tuhan. Tapi dia tetap mengakui. dia Tuhan Allah itu Tuhannya. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Fangzirni. Tangguhkan kematianku. Hatta yaumayub asun sampai hari kiamat. Dia panggil Ya Rabbi. Tapi dia tidak mau tunduk. Dengan perintah Allah sombong gengsi sujud ta'zim kepada Nabi Adam gengsi sebab dia penghulu malaikat dia lebih senior dan dia bilang ana khairum aku lebih baik daripada Adam khalaqtahu min tin wa khalaqtaani wa khalaqtaani min nar kau jadikan aku daripada api kau jadikan Nabi Adam dari tanah aku lebih baik ngapain aku sujud hormat ini sujudnya sujud hormat Bukan sujud lita'bud. Bukan sujud menyembah. Kalau sujud menyembah, tidak lah mungkin Allah menyuruh malaikat sujud menyembah Nabi Adam. Kafirlah semua, musyrik. Sujudnya sujud hormat. Lita'zim. Fasa jaduh, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Abawas takbar, congkak dan sobok iblis. Wa Wakana minal kafirin. Jadilah dia kafir. Kelompok orang kafir. Kelompok bangsa yang kafir. Nah saudara-saudara yang mulia ini perlu diluruskan juga nih. Sujud ta'zim ini. Sekitar lima tahun yang lalu ada itu beredar. Tuh. Ditanya kepada saya oleh kawan-kawan dari Pers. Di Jawa Tengah ada sekolah mengharamkan hormat bendera. Dan saya dengar langsung itu. Di berita itu dia bilang, kami di sini haram hormat bendera. syirik. Waduh, hormat bendera kok syirik? Yang syirik itu menyembah bendera. Bendera Hu Akbar, ah itu baru syirik. Kalau ta'zim, hormat, sahabat Nabi membela bendera Rasulullah itu sampai putus-putus badannya. Kita lihat kisah Mushab bin Umair r. Pegang bendera perang Rasulullah. Datang musuh dibacok tangannya putus, pindah sebelah kiri. Tangan kanan sudah putus. Datang musuh lagi dibacok tangan kirinya putus. Dipeluk bendera itu dengan dadanya dan berdarah-darah tangannya sebatas siku yang putus itu. Namun bendera tidak dilepas. Datang musuh lagi dibacok pinggangnya putus dua. Beliau terjatuh ke bumi. Bendera disambar oleh sahabat yang lain. Itu bukan meng meng meng meng dihukumkan syirik karena tidak Menyembah bendera. Begitu juga Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud. Tapi sujudnya lita'zim. Hormat saja. Bukan sujud menyembah. La ilaha illallah. La ma'bud illallah. Nggak boleh menyembah selain Allah. Begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf. Alayhis salam. Waktu Nabi Yusuf jadi menteri. Saudara-saudaranya datang minta makanan dari Mesir. Dari Palestina ke Mesir. Tahu Nabi Yusuf ini saudara-saudaranya yang membuang dia ke sumur. Singkat cerita suruh bapak bapaknya. Bawa bapak dan ibumu. Ini ibu tiri kerana ibu Nabi Yusuf Rohil namanya sudah wafat. Saudara kandung Rohil, kakaknya Rohil itu ibu tiri. dua duanya dinikahi oleh Nabi Yakub. Ya boleh dulu kakak beradik dinikahi sekaligus zaman dulu boleh. Zaman Rasulullah enggak boleh lagi. Jadi bawa ibumu bapakmu sini. Dipikul lah dibawa dari Mesir dari dari Palestin ke Mesir. Nabi Yakub dengan istrinya, ibu tirinya Nabi Yusuf, ibu ibu kandung Nabi Yusuf namanya Rahil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Kalau ada perempuan Rachel, Rachel itu wanita tercantik zaman itu, ibunya Nabi Yusuf itu alaihi salam. Nah, begitu datang ini bapaknya, Nabi Yakub. Buta, tapi dikasih jubah sama Nabi Yusuf nih. Ini jubah saya, kasih sama bapakmu. Nabi Yakub cium. Aku seperti mencium bau Yusuf, oh, itu keramatnya Nabi Yusuf tu. Seperti ku cium bau Yusuf. Kasih ini ada jubah dari menteri diletakkan ke wajahnya, sembuh butanya langsung melihat lagi. Nangis Nabi Yusuf tahu itu jubah anaknya. Aku lihat Nabi Yusuf, aku lihat Nabi Yusuf, aku ingat Nabi Yusuf, aku cium bau Yusuf. Itu it reminds me of kata orang Inggris, sekadar mengingatkan aja. Sama dengan kita ke kubur Nabi lah. Lihat kuburan Nabi langsung. Ya Rasulullah. Bukan berarti. Rasulullah kita lihat langsung. Bukan. Kubur itu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kita lihat serban Nabi. Nangis gitu Ya Rasulullah. Hei, ini serban bukan Rasul. Ah Kita juga tahu. Tapi serban Rasulullah itu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Tidak salah itu. Jangan bilang musyrik itu. Ah, begitu datang bapaknya Nabi Yusuf langsung turun dari singgasana, bapaknya dinaikkan ke singgasana, ibu tirinya dinaikkan ke singgasana. Wa abu waihi 'alal arsy. Maka dinaikkanlah oleh Nabi Yusuf bapak dan ibu tirinya ke atas mimbar, ke atas ke atas arasy, ke atas singgasana, Nabi Yusufnya malah turun ke bawah. Langsung tahu saudara-saudaranya itu, ah berarti ini Yusuf alaihi salam. Kharrulahu sujjada. Sujud ke kaki Nabi Yusuf saudara-saudaranya yang yang membuang dia waktu kecil itu yang membuang ke sumur. Syirikkah saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf? Tidak. Sujudnya ta'zim. Nabi Yusuf sama Nabi Yakub diam aja. Kalau syirik pasti di stop. Eh, jangan-jangan syirik-syirik. Kalau mereka diam saja, berarti boleh. Itu ditulis di Quran surah Yusuf ayat eh, 100. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf, tapi ta'zim. Bukan ta'abut, bukan menyembah. Orang Jawa pun sampai sekarang masih sujud di kaki belakangnya. Namanya sungkem. Kenapa Wali Songo membiarkan? Karena itu tidak syirik, itu takzim. Saya ingat waktu anak mbak tutut kawin, saya diundang. Habis siraman itu dicuci kaki bapaknya. itu, Sama ibunya, sama Pak Harto. Sujud, dicium kakinya itu. Kalau nyium kaki pasti sujud, masa berdiri nyium kaki. Nggak nyampe dong. Sujud. Nah, itu ada nyanyi ini tuh. Ada nyanyinya. Ada syairnya. Romo kula nyuwun Nangis semua. Cirik, enggak kalau ngesirik. Sirik itu kalau menyembah. Itu takzim saja. Ini penting ini. Pembahasan ini penting. Jangan keburu menyerang orang sirik-sirik-sirik-sirik. Boleh dilihat di Quran, surah Al-Baqarah tadi malaikat sujud sama Nabi Adam. surah Yusuf. Ayat seratus. saudara-saudara Nabi Yusuf sujud. Mali songo enggak bodoh. Hafal Quran juga, hafal ribuan hadis. Membiarkan malah dibuat adat Jawa supaya orang Jawa jangan durhaka sama bapak ibunya. Ini karena sudah enggak mau belajar agama, bapak ibunya diseked aja sama dia. Selamat hari raya Bapak. Selamat hari raya Ibu. Macam orang Inggris aja dia. Padahal namanya bejo. Nah, kesuksesan tidaklah berada pada pangkat yang tinggi. Kalau pangkat yang tinggi sukses, Fir'aun paling sukses. Ternyata dia hina dunia dan akhirat. Buktinya dia hina di dunia, enggak ada satu orang pun mau dipanggil Fir'aun. Nggak ada ibu-ibu hamil, bu hamil. Uh -uh. minggu depan melahirkan kata dokter sudah di scanning ini, udah di scan anak saya laki-laki. Loh, udah disiapkan no, namanya? Udah. Siapa? Biar hebat Firaun. Mana ada? Enggak ada. Dan tak ada satu presiden pun mau dipanggil Firaun. Pasti dibilang menghina. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti berikut ini. Kata sambutan dan pengarahan dari Firaun Republik Indonesia. Wah, ditabok MC-nya bisa dipenjara. Menghina. Ah itu lihat, menghina. Kalau pangkat tinggi kalau enggak ada agama hina. Ada orang bilang yang yang sukses itu yang ilmunya tinggi. Wah, udah profesor, doktor, hebat kawan kita udah sukses. Kalau ilmu tinggi tinggilah iblis. Tahu dia dari unsur apa dia dibuat? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Wah, Tinggirlah iblis penghulu malaikat. Azazil namanya. Nyatanya dia hina. Kekal. Selama lama-lamanya dalam neraka. Apa sih salahnya? Orang-orang itu semua. Salahnya satu. Tidak ada agama. Tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Itu aja salahnya. Makanya Allah tegaskan di dalam Quran tadi yang saya baca Surah Al Ahzab, wa mai yuthyaillah wa rasulahu fakodfa zafuzan auzima. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung, telah menang dengan kemenangan yang besar, telah berjaya dengan kejayaan yang abadi. Wah itu kata orang Malaysia begitu, kata orang Melayu. Siapa yang sukses? Satu aja. Siapa? Wamiyutnya Allah wa Rasulahu fakot faza fakot faza fauzan alrima. Siapa yang selama hidupnya bisa taat sama Allah dan Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Tidak pandang bulu. Apakah dia orang pinter? Apakah dia orang bodoh? Apakah dia orang kaya atau orang kere mati sebagai gelandangan 14 hari tidak makan mati kelaparan tidak ada masalah. Apakah dia cantik atau dia jelek? Hitam atau putih, merah atau coklat Tidak ada masalah Kalau dia taat sama Allah Rasul seumur hidupnya, dia sukses Jangan dipikir oh, Yang sukses itu orang miskin Jangan pula Kadang-kadang sudah -kadang miskin, enggak sembahyang pula Sudah miskin, enggak sholat Bangga pula itu, saya ini miskin, tahu lah, Kalau miskin, kenapa? Dijamin masuk surga orang miskin Tidak, orang miskin tidak Dijamin masuk surga Orang kaya tidak dijamin masuk surga. Orang pinter tidak dijamin masuk surga. Orang bodoh pun tidak dijamin masuk surga. Gak usah bangga dengan itu. Yang dijamin masuk surga, yang mendapat kesuksesan yang agung, adalah orang yang taat sama Allah merosul seumur hidupnya. Kesuksesan di akhirat, sama saja. Kesuksesan di akhirat hanya satu juga. Kalau di dunia kesuksesan hanya satu. Yang bisa taat sama Allah sama Rasul. Di akhirat juga kesuksesan hanya satu. Yaitu orang yang selamat dari neraka masuk surga. Sukses. Habis. Yang lain gak ada. Mau dia di dunia orang miskin. Mau di dunia orang kaya. Mau dia di dunia ini umat Nabi Muhammad. Mau di dunia ini umat Nabi Musa. Mau di dunia ini umat Nabi Harun. Mau di dunia ini umat Nabi Sulaiman. Tidak peduli. Asal di akhirat, lepas dari neraka masuk surga, sukses. Allah tulis itu dalam Quran Surah Al-Imran. Sesungguhnya yang bernyawa mesti mati. Siapapun bernyawa mesti mati. Malaikat pun mati. Malaikat maut pun mati. Yang hidup satu-satunya hanya Allah. Wal Allah sendiri yang maha hidup lagi maha berdiri. Yang lain semua harus mati. kulunafsin za'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha nan wa udkhilal jannata faqad faz indahnya kata Allah firman Allah ini coba semua yang hidup mesti mati hanya saja dengan mati itu kami ingin melipat gandakan ganjaran pahala untukmu hai hey orang beriman Siapa yang selamat dari neraka dimasukkan dalam sorga orang itu telah sukses. Wa malha ya ad dunia ilmata ulurur ini hidup dunia hanya perhiasan palsu saja. Ad dunia mata dunia ini perhiasan, tapi mata ul-ghurur. kata Allah perhiasan yang menipu saja. Dunia ini kalau kepegang sama manusia jadi turun harganya. Ada gadis perawan paling cantik. Di satu desa, dikejar-kejar sama semua laki-laki sedesa itu. Mau orang gadis sawah jual mobil, asal mau kawin sama dia. Itu perempuan cantik itu. Tiba-tiba perempuan itu nikah. Nikah satu malam, besoknya diceri. Gak ada lagi orang kampung yang mau ngambil. Semalam aja nikah orang habis. Mobil pun gitu beli yang paling mahal. Range Rover. Bawa pulang, 1,7 miliar. Satu hari simpan di rumah kita, jual lagi besok. Gak laku 1,7 miliar. Kenapa? Asal udah kepegang orang, dunia ini pasti hancur. Tapi akhirat kalau terpegang sama manusia, manusianya jadi mulia. Kalau bisa taat sama Allah Rasul, biar dia orang paling hina di bumi ini, di akhirat dia orang paling mulia. Orang yang paling mulia itu di akhirat itu dibagi Allah dalam empat golongan. Siapa orang yang empat golongan itu yang sukses itu di akhirat mendapat nikmat yang abadi. Sama aja yang taat sama Allah sama Rasul. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul. Faulaika man annam 'alaihim minan nabiy maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Sukses. Siapa? Minan nabiyin, nabi-nabi. Golongan nabi-nabi. Kita jadi nabi enggak bisa. Pasti enggak bisa. Setelah Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak lagi nabi turun. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat, dipastikan nabi palsu. Di India ada satu, Mirza Gulam Ahmad namanya. Di Indonesia udah tiga. Dua turun di Depok. Yang pertama Lia Eden, ngaku Nabi. Sudah ditangkap polisi dua tahun setengah. Tobat? Enggak. Masih tetap ngaku Nabi. Turun di Depok. Yang kedua, Ahmad Musodik. Turun Depok juga. Jadi Depok ini kota Nabi-Nabi. Ya. Tapi Nabi palsu. Sudah tangkap polisi, masuk penjara dua tahun setengah. Tobat? Tidak. Bikin Ghafatar. Mengaku Nabi lagi. Oh, ditangkap lagi barusan ini. Sebelum Ramadan sudah ditangkap lagi. Mengaku keturunan Nabi Ibrahim. Dari Kontura. Wow. Istri Nabi Ibrahim itu semuanya anak Nabi Ibrahim jadi Nabi. Siapa? Nabi Ishak dari Saroh. Oh, terus Nabi Ismail dari Hajar. lah oh. Kamu, lah saya, cucu Nabi Ibrahim dari Kontura. Istri ketiganya. Loh, Kontura itu orang mana? Orang Jawa Timur. Orang Timur. Namanya Korn. Aduh, tangkap polisi sekarang. tobat Enggak. Dia bilang Nabi Muhammad periodenya hanya tahun 2024. 2025 dia jadi Nabi. Ditangkap. Tahun lalu ada satu lagi di Bandung Nabi, namanya Cecep. Nah, ditulis saja pakai huruf Arab, gak bisa tuh Cecep tuh. Ngaku Nabi. Nah, ditangkap polisi. Masuk penjara juga, dua tahun. Jadi polisi terhebat seluruh dunia adalah polisi Republik Indonesia. Kenapa bisa nangkap tiga nabi? Oh. Kita tidak bisa jadi nabi, tapi bersama nabi bisa. Mati kita nanti di akhirat satu kompleks dengan Rasulullah SAW. surga Firdaus. Siapa yang pasti bersama nabi? Dalam hadis sahih nabi berjanji, "Al-mahiru bil-Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Qur'an bersama nabi-nabi di surga. Di surga banyak ada 8 ada Firdaus, ada Adan, ada Naim, ada Ma'wah, Ma ah, banyak surga. Tapi orang yang mahir dengan Quran, surganya surga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada 313 Rasul, 124 ribu Nabi. Menurut Soheh Ibn Hibban hadith. 25 itu yang wajib kita hafal. Nabi bukan 25. Nabi itu 124 ribu. Rasul 313. Yang wajib kita kenali itu 25. Harus tahu kita. Walau disebut harus tahu. Walaupun tidak berturut-turut. Kalau disebut harus tahu. Misalnya disebut orang. Idris. Oh ya saya tahu Idris itu Nabi. Nuh. Nuh juga Nabi. Sulaiman, Sulaiman juga Nabi. Dawud. Dawud juga Nabi. Saya tahu. Ilyas. Ilyas juga Nabi. Saya tahu. Bejawab. Bejawab bukan. Nah, harus tahu yang 25 itu. Kita bisa bersama dengan Nabi-Nabi. Syaratnya mahir dengan Quran. Kita gak bisa baca Quran dengan mahir. Anak kita. Kita didik. Anak kita gak dapat cucu kita. kita di, Jangan tujuh keturunan buta huruf terus soal Quran. Saya bangga pula itu. Saya ini udah tujuh turunan. Gak ngerti baca Quran. Uduh bangga. Justru kalau kita gak bisa anak kita. Anak kita gak bisa cucu kita. Karena anak dan cucu menolong bapak dan kakeknya di hari kiamat. Jika dia hafiz Quran. Seorang anak yang menghafal Quran. Mengamalkan Quran. Bapak ibunya diberi mahkota. Ini dalam Islam ya. Dalam Islam itu orang berbuat baik kita bisa dapat kecipratan. Kalau agama lain lakum di apa lana a'maluna walakum a'malukum kalau orang lain anaknya berbuat bapaknya enggak dapat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ini anak berbuat bapak ibu dapat. Itu hadisnya soheh. Seorang ayah ibu yang mendidik anaknya paham Quran di akhirat bapak ibunya dikasih sebuah taj, mahkota di hari kiamat. Nurnya lebih terang dari matahari. Kalau diletakkan di dalam rumahmu. Bayangin itu terangnya itu. Itu baru bapak ibunya bagaimana anaknya. Ini Pak Iyan ngirim anak ini. Baru ke Mesir nih mau belajar Quran di sana. Baru taman SMP. SMP, Pisah gak apa-apa kita pisah sama anak kita. Demi apa? Supaya dia jadi mahir baca Quran. Dia nanti bersama dengan Nabi. Kita bapak ibunya ditarik sama dia ikut. Dia akan lapor sama Allah. Ya Allah saya bisa baca Qur'an. karena bapak ibu saya mengirim saya belajar ke Mesir. Sekarang dia kemana? Saya mau dia ikut saya. Bapak saya ibu saya yang biayai saya kok. Dibawa bapak ibunya itu. Tidak ada orang bisa kasih syafaat. Di hari kiamat kecuali izin Allah. Ahli Qur'an dapat izin dari Allah. Untuk memberi syafaat. Siapa yang dia mau. Kalau tidak bisa baca Qur'an dengan mahir. Ya minimal belajar sampai mati dapat dua pahala wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatta'a wa huwa 'alaihi syaaq lahu ajran siapa belajar Quran baca Quran susah nyangkut-nyangkut lidahnya toto enggak bisa hilang kedaerahannya tapi dia belajar terus sampai mati enggak bisa dia dapat dua pahala ulaikalahum nasibum mimma kasabu sampai mati dia belajar enggak pandi-pandi Mati, masuk kubur, dipandekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaikkan derajatnya seperti apa yang dia usaha seumur hidupnya. Dapat dua pahala. Pertama pahala jihad. Man kharajah min bayitihi fitolabil ilmi fahuwa fisa bidillahi hatta yarji. Siapa keluar dari rumahnya untuk belajar Al-Quran, belajar agama. Dia selama keluar sampai pulang dihitung jihad. Kalau kita belajar quran sampai mati bodoh terus. Kita dapat satu pahala jihad. Kedua, satu huruf dibayar 10 pahala. Man Quran harfun min kitabillah fahuabi hil hasana walhasana tibi ashri amtaliha. Siapa baca Quran satu huruf diberi satu pahala satu hasanah. Satu hasanah diganjari sepuluh pahala. La alif lam mim harfun. Walakin alif harfun, lam harfun, wamim harfun. Aku bagi Rasul, kata nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim dapat pahala tiga puluh. Ini pun penting juga diberitahu, sebab sudah ada sekarang ini penceramah-penceramah yang mengatakan saudara-saudara nggak saudara, usah baca Quran, kalau nggak ngerti artinya tidak berbahala. Loh, kok jadi Nabi baru dia? Rasulullah bilang baca Quran satu huruf, tidak tahu artinya dapat pahala sepuluh. Saya tanya dulu, alif lam mim apa artinya? Ada yang tahu? Ada? Nabi pun tidak tahu artinya Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Tapi Nabi menjamin dalam hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, siapa baca Alif Lam Mim, walau hanya Allah yang tahu artinya, dia dapat 30 pahala. Kok tiba-tiba ada penceramah bilang, kalau baca Quran enggak tahu artinya tidak berpahala. Ini nabi baru turun dicondet mungkin. Jangan menabrak ajaran Nabi. Jangan menabrak ajaran Nabi, agama enggak boleh ngarang-ngarang. Harus ada tuntunannya agama ini. Jadi kita enggak usah putus asa ah, belajar ngaji. Kita enggak dapat ilmu seumur hidup ngaji tidak berdosa. Yang berdosa itu enggak mau ngaji. Yang wajib bukan mendapatkan ilmu. Utlubul ilma faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Menuntut ilmu wajib mendapatkan ilmu bukan urusan kita. Kita ngaji 90 tahun, bodoh, goblok terus sampai mati. Tidak ber, berdosa, kita tetap dapat pahala. Karena ilmu diberi Allah, bukan dicari. wa وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ ilmi illa كَلِلَا Tidak kuberikan ilmu kepadamu, kecuali sedikit. Kalau ilmu itu mesti dicari dengan... Kalau dicari pasti dapat. Pastilah setiap orang ngaji di kelas yang sama, ilmunya sama. Hah. Ada 30 orang murid. Di kelas yang sama. Diajari guru yang sama. Dengan kitab yang sama. Ya kan? Tamat. Sama gak ilmunya? Tidak sama. Itu membuktikan ilmu Allah beri. wa وَمَاُتِتُمْ مِنَ ilmi إِلَّا قَلِيلَ Tidak aku beri ilmu kepadamu kecuali sedikit. Jadi yang wajib nuntut ilmu. Walaupun kita baca Quran tersendat-sendat. Allah senang. Baginda Rasul bangga. Guru kita yang stres. فَلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Fala fala uk fala uk la uk dia fala uk pingsan gurunya kenapa darah tingginya ku mat berdosa muridnya tidak muridnya dapat dua pahala kata Rasulullah sallallahu bisa mahir bersama nabi di surga yang kedua yang akan bersama nabi kata nabi ana wa Ana waka yatim hakadah Nabi bilang aku Dengan orang yang ngurus anak yatim Begini di hari kiamat Tetanggaan di surga Itu baru ngurus anak yatim Bagaimana ngurus mamaknya? Kok ketawa? Mama, bukan mamak si yatim itu Ngurus mamak kandungnya Ngurus ibu kandung kita. Kalau ngurus anak yatim begini di syurga bagaimana? Kalau ngurus ibu kandung kita begini di syurga dengan Nabi. Kalau kita ngurus anak yatim aja begini di syurga sama Nabi. Bagaimana mengurus bapak kita begini sama Nabi di syurga? Siapa memandang wajah bapaknya dengan rasa cinta. Dia mendapatkan pahala umroh di sisi Allah SWT. Tiap hari bisa dapat pahala umroh. Amun pagi ketuk pintu kamar bapak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh Pak. Peripun kebari saya. Moga Pak. Taharmawan Pak. Moga Pak. Gitu aja dapat pahala umroh. Itulah orang Jawa ya. Tidak mungkin durhaka harusnya jadi orang Jawa. Karena sebab bapaknya dia pakai bahasa kromo inggil. Itu kan dari Quran itu. Wakullahumah kaulan karima. Pakailah bahasa kromo sama bapakmu. Karima itu bahasa Arab ditulis pakai huruf Arab, eh ditulis pakai huruf Jawa jadi Kromo kan orang Jawa cuma dua puluh hurupnya ono corokot, hotosapolop, potocoyo, ngopo botoko, Karimun jadi Kromo. Wakulah huma kaulan Karima, pakailah bahasa Kromo sama ibumu, sama bapakmu. Mana mungkin nurhaka kalau pakai bahasa Kromo? Kan nggak berani orang Jawa manggil bapaknya makan, Pak nyakeo, -oh. nggak berani. Mengurus bapak ibu. Kalau senyum dengan kasih sayang aja memandang wajah bapak kita. Dapat pahala umroh bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta. Ibu itu tiga kali bapak. Sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Sayang hari ini kita orang Islam. Bapak ibu kita sudah jompo kita buang. Tolak menolak. Itu tiket masuk sorga kok dibuang. Telepon. Dek apa? Ini bapak sudah tua ini. Angkat ajalah ke rumahmu. Repot aku dibikinnya. Ya, kata adiknya, ya abanglah yang paling tua. Ah, aku dah capek nih, kau aja lah. Kau yang sekolah paling tinggi sampai ke Jepang. Ah, kau lah. Ah, ya, syanul lah. Syanul lah. Tolak menolak. Tiket masuk syurga dibuang. Innalillahi wa inna ilaihi illa. Yang lebih kejam bapak ibunya dibuang ke pantai jompo. Macam orang enggak punya agama saja. Kalau orang barat, iya. Udah sukses dia, bapak ibunya dibuangnya ke pantai jompo. Ah, saya ingat dulu tahun 80-an itu. Dibuangnya bapak ibunya ke Panti Jumpur. Dibuangnya ibunya. Ah, ditulisnya surat setahun sekali. Surat aja setahun sekali. Mother, how are you today? Promise to see you this summer. With me everything is okay. Mother, how are you today? <laughs> Mama tidak usah khawatir. Aku beres. Mama yang tidak beres. kita bukan orang tidak beragama, kita orang beragama Islam. Kemuliaan itu memuliakan orang tua. Setelah menyembah Allah, urus ibu bapak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan menyembah Allah, enggak boleh menyembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapak wajib berbuat ihsan. Mau dapat surga bersama nabi. Yang ketiga, anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kesuksesan itu masuk surga, tapi kalau masuk surga dengan nabi, di surga nabi, wah oh, itu kesuksesan paling agung. Bagaimana caranya? Cintai nabi. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, bersama Rasul di surga, biar amal kita enggak bagus kurang sana kurang sini kurang sana kurang sini tapi kalau cinta sama Nabi diambil Nabi bagaimana mencintai Nabi kata Syekh Abdul Qadir Al Jilani tidak sah iman seorang Islam sebelum mencintai Nabi lebih dari mencintai seluruh alam jagat raya bagaimana dengan Allah Allah tidak ada banding Laikah Mislhi Shayun Allah jangan banding banding Allah itu bukan makhluk Al-Khalik Makhluk Seluruh makhluk yang ada Wajib Nabi Muhammad nomor satu dicintai Bahkan lebih mencintai diri kita daripada bapak kita Kita lebih cinta sama Nabi Kalau kita lebih cinta pada diri kita daripada nama Nabi Iman kita batal Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jalan Misalnya apa? Begini misalnya Seandainya Nabi ada sini duduk Datang orang bawa senapang mesin M16 Mana yang namanya Nabi Muhammad? Mau saya bunuh? Berani nggak kita berdiri? Bunuh saya, jangan bunuh Nabi saya. Kalau berani, iman kita betul. Tapi kalau apa? Kamu bunuh? Tuh tuh, tuh, tuh, tuh, orangnya tuh. Dan, gua jangan, gua jangan. Tuh, tuh, tuh. Iman kita batal. Yang kedua, Siddiqin. orang-orang jujur. Ini orang sukses. Orang jujur ini dua derajat, satu derajat di bawah Nabi saja. Orang jujur, sedikit. Di bawahnya syuhadak orang mati syahid. Orang mati syahid itu dikubur gak busuk dagingnya. Masya Allah. Orang mati syahid dikuburnya gak busuk dagingnya. Darahnya tetap mengalir. Dalam hadis soheh di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan putus-putus. Kayak Mus'ab ha bin Umair itu putus tangannya putus pinggangnya putus. Bangun. Ya Allah. Lihat darah saya masih mengalir. Seharum kesturi. Ini semua kugunakan untuk membela agamamu. Begitu orang mati syahid. Itu nomor tiga. Masih lebih tinggi orang sedikit orang jujur. Ada orang bilang ana itu kalau dikubur semua mati hancur. Tidak. Annal ardh la ya'kulu ajsadal anbiya. Bumi tidak berani memakan daging para nabi. Nabi Sulaiman wafat bersandar di tongkat. Setan itu jin-jin kafir, jin-jin Islam suruh buat haikal Nabi Sulaiman itu. Luas berapa? 10 hektar ada itu Nabi Suleiman tahu ini bakal mati Tidak akan selesai nih Haikal ini Maka Nabi Suleiman berdiri Nawasin sambil senyum Waduh siang malam jin kerja Sampai tongkat Nabi Suleiman Keropos dimakan rayap Nabi Suleiman jatuh tersungkur Baru jin bilang aduh Tahu begini gak kami selesai Udah lama rupanya wafat Oh jin baru tahu Jin tidak tahu yang gaib dia tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Tapi berapa lama wafat Nabi Sulaiman? cuma. Tongkat keropos dimakan rayap. Tongkat Nabi, Tongkat Raja bukan terbuat dari kayu singkong. Hey, tongkat Raja terbuat dari kayu jati atau kayu koka. Keras. Itu sampai keropos dimakan rayap. Nabi Sulaiman tersungkur. Jasad baginda Nabi Sulaiman tidak busuk. Tidak busuk. Orang-orang mati syahid. Jangan kau sangka mereka mati wala tahsabannalladhina qutilu fisabilillahi amwat jangan kau sangka orang mati jalan Allah bela agama mati Balahnya, sesungguhnya mereka hidup yurzakun diberi makan minum farihina bima atahumullahu min Ali Imran 169 hidup cuman hidupnya kayak mana jangan tanya sama kita jangan tanya sama saya mana saya tahu hidup Pak Tengku hidup siapa yang bilang Quran Bagaimana hidupnya? Mana tahu orang saya belum kesana? Nantilah kalau kita udah kesana mati syahid Kita bela agama ketemu Kita akan mengalami Yang keempat Solihin Orang-orang soleh. Orang soleh Maka hati-hati lah kita di akhir zaman ini pak Tersesat Karena ada orang yang berani bilang Lebih baik pemimpin kapir Asal jujur mana ada orang kafir sidik? Orang kafir soleh saja enggak ada. Kok orang kafir sidik? Soleh saja ya ada orang kafir. Saya tak tahu apa sudah saya sampaikan minggu lalu ini. Waktu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung, datang topan. Topan tu setinggi ombaknya setinggi gunung. Fi mau jengkal jibal ombak setinggi gunung. Perahu dari kayu dibuat di gunung. Hah? Semua naya yang beriman ada perjanjian antara Nabi nuh dengan Allah kalau badai, badai Topan datang umat Nabi nuh yang beriman dan keluarga Nabi nuh selamat datang Topan Nabi nuh lihat anak bungsunya kanan berenang-renang naik gunung bersama orang-orang kafir ah kumpul mengkafir pakai akal naik gunung Dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bu naya rukam ma'ana. Oh anakku sayang buah hatiku intan manjaku. Belahan jiwa. Ya bu naya. Bukan ya ibni. Wahai anakku. Ya bu naya. Eh anakku sayang bungsu. Yang ku cintai buah hatiku intan manjaku. Irkam ma'ana naik perahu bersama kami nak. Walatakum ma'al kafirin. Jangan gabung sama kafir. Apa kata anaknya? Kala sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma. Oh Bapak, aku lebih yakin naik gunung. Gunung menyelamatkan aku lebih pasti. Perahu Bapak dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Perahu Bapak kecil, kena timpa ombak sebesar gunung, tenggelam mati. Kalau naik gunung kan aman. Akalnya main. Dan memang betul, menurut akal tidak ada gunung tenggelam. Gunung meletus ada. Gunung tenggelam ada. Nah, ada. Kami di Medan ada satu syair yang terkenal. Kalau meletus gunung Sibaya sayang, kalau meletus gunung Sibaya, alamat Medan menjadi abu, Medan bakal jadi abu. Dayungku putus layarku koyak, ke mana arah sayang hendakku tuju? Kalau meletus gunung Sibaya, nggak ada sairnya. Kalau tenggelam gunung Sibaya, nggak ada gila lah kita kalau tenggelam gunung. Menurut akal betul, anak Nabi Nuh itu betul. Lebih selamat ikut kafir, naik gunung. Tapi menurut Allah salah, harus taat sama Allah sama Rasul. Allah bilang, Rasul bilang naik perahu. Dia naik gunung. Jadilah dia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ketika badai sudah reda, Nabi Nuh dapati anak yang disayanginya, anak bungsunya. Kanan mati. Nabi Nuh doa. Ya Rabbi, inna benimin ahli. Oh Tuhanku, kan antukan anakku. Kalau anakku kan keluargaku. Katanya keluargaku enggak mati. Kok mati? Oh ditegur Allah langsung. Kau nu jangan nanya-nanya begitu. Kamu enggak ngerti. Dijawab. Ya Nuhu inna hu naisa min ahli. Hai hey, Nabi Nuh, anakmu bukan anakmu lagi. Bukan keluargamu anakmu itu. Coret dari keluarga Nabi. Walau anak kandung. Innu amalun, kau irus Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Kafir jadi soleh aja nggak bisa, apalagi jadi sidik. Jangan main mainlah dengan agama. Nggak usah sok bangga dengan kafir. Nggak usah. Eh, dia banyak duitnya. Terus duit kenapa? Manfaat rupanya. Oh, saya kalau tim sukses dia dapat mobil, dapat istri baru, rumah baru, mobil semua duit dapat baru. Rupanya kalau hartamu banyak itu pasti jadi rezekimu. Tidak berapa banyak orang punya harta banyak, rezekinya sedikit. Duit 70 miliar, mobil 12, bini 4, rumah 10. Tapi Allah pastikan dia dapat rezeki sedikit. Kena penyakit ya namanya stroke bengkok. Habis duit 70 miliar enggak ada guna. Sup buntut enggak boleh makan. Hah? Ayam enggak boleh makan. Jeroan enggak boleh makan, soto enggak boleh makan. Huh? ikan asin enggak boleh makan. Kolak pisang manis enggak boleh makan. Penyakitan dia kena semua dia betes kena semua komplikasi. Dia cuma makan bubur di blender pakai rebus bayam enggak pakai garam. Persis muntah kucing. Itulah dimakan, duit 70 miliar, mobil 10. Hah, ke mana naik kursi roda. Yang naik mobil supirnya sama pembantunya. sedalah kalau mau sukses dunia akhirat satu saja taat sama Allah sama rasul. Kalau Quran bilang pilihlah pemimpin yang Islam, yang muslim, enggak usah ngeleslah. Pilih pemimpin muslim, kata Quran. Jangan tapi-tapi, yang bikin celaka manusia itu tapinya itu. Memang Quran bilang pilih pemimpin Islam, tapi Quran kok ditapi. Jangan ditapikan Quran. Rasulullah menyuruh milih pemimpin yang muslim Tapi Rasul kok ditapi Jangan tapi-tapi Nanti menyesal dikubur Iman ini diperiksa dikubur Amal soleh diperiksa di akhirat Amal yang nomor satu diperiksa di akhirat sholat Kalau sholat beres, yang lain gak diperiksa Sudah beres, sholat udah, yang lain anggap beres saja Tapi kalau sholat gak beres, yang lain semua diperiksa Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan hari kiamat. Diperiksa KPK aja 8 jam muntah. Apalagi diperiksa Allah SWT di hari kiamat. Nampak semua di syuting dari lahir sampai mati. Bingung Bingungnya. Loh, waktu aku zina itu Allah dulu masuk hotel mati lampu semua saya. Kok bisa nampak berwarna? Yang syuting ini bukan forum saling sapa. Bukan saling sapa yang syuting ini, Kiroman Khatibin yang syuting ini, menyesal nanti menyesal. Di kubur yang diperiksa iman, nah, kalau di akhirat amal. Makanya orang Mukhtasilah bilang nggak ada itu, siksa kubur orang belum diperiksa kok sudah disiksa. Eh sudah, di kubur sudah diperiksa yang diperiksa iman. Kalau imannya nggak beres di kubur disiksa. Di akhirat di, diperiksa amal. Kalau amalnya gak beres, masuk neraka. Begitu. Apa pertanyaan di kubur? Empat saja. Pertama, manrob buka. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau kita seumur hidup menjaga sholat, amal kita yang akan jawab, Allahu Rabbi, sembahanku hanya Allah, gak ada yang lain. Gak pernah nyembahnya yang rorokidul saya. Pokoknya hanya Allah. La ilaha illallah, La ma'bud illallah. Pertanyaan kedua. Ma imamuka? Apa kitab pegangan hidupmu? Pedoman hidupmu apa? Kalau kita seumur hidup ikut dengan Quran. Tanpa tapi-tapi. Ya malah kita akan menjawab. Al-Quranu imami. Itu ditanya. Apa pedomanmu? Majalah Tempo? Koran Kompas? Metro TV? Atau Quran? Tanya. Pertanyaan ketiga. Man Nabi Yuka? Siapa nabimu? Kalau kita memang taat sama Rasul. Sunnah Nabi kita yakini. Kita ikuti sampai mati keliru tobat jalan lagi jatuh bangun jalan lagi di akhirat amal kita akan jawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyuhudi sampai sini aja ceramah kita udah lewat 10 menit enggak ada waktu ya tanya jawab ya enggak nah, apa-apa pokoknya ingat aja ditanya nanti di kubur man ikhwanuka siapa temanmu Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubi laik. Allahumma salli ala nabina Muhammadin fil awalina wal wa akhirin. Rabbana zidna ilman nafi'a waftah lana fatham mubina fa innaka khairul fatihin. Waaghfir lana wa liwalidina. Wali jami'il muslimina wa muslimat birahmatika nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu salam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati